Nah, sekarang lagu pertama dulu ya, judulnya kembali ke sekolah, ditulis oleh Om Elva Sesurya dan Tante Vera Silvina. Aku sedang sama lagu ini soalnya lagu ini ngengetin aku kepada teman-teman sekelasku. Jadi, kalau liburan tiba, liburan yang seperti panjang itu aku malah merasa kehilangan, tapi malah kalau misalnya liburannya habis aku malam rasa senang soalnya bisa ketemu teman-teman sekelas dan bisa melihat suasana sekolah yuk kita dengerin sama-sama yuk Serena Serena taris.